Kita lanjutkan Al-Uthiyyatu Bitasdi dilyai Menyebut Uthiyyah dengan Ya yang ditasditkan Menjadi Uthiyyah Apa yang dimaksud dengan Uthiyyah Huwa <Sessus> Ma yudbahu minan naami Taqoruban ilallahi Ma yudbahu Apa-apa yang disembelih Minan naami dari hewan ternak Jadi Uthiyah itu sebutan untuk hewan ternak yang disembelih ya, Takor ruban ilaullahi sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Yawmala'idi di hari aid Yaitu tanggal 10 tul hijjah ya, Wa'ayyamad tashriki dan juga di hari-hari tashrik Nah jadi Uthiyah itu Artinya adalah sebutan untuk hewan yang disembelih Sebagai bentuk taqorrup kepada Allah Ya, taqorrup ban ilallahi, Di hari ya'itul adha wa'ayyam at-tashriki Dan juga di hari-hari tashrik Nah, hari tashrik itu tanggal 11, 12, 13, Nulhijjah Bahkan ada sebagian ulama ya khususnya di madhab syafi'i ya perlu antum ketahui Itu tasriknya 4 hari ya di tanggal 10, 11, 12, dan 13 tul hijjah Tapi pendapat ulama yang lain bahkan ini pendapat jumhurul ulama e, Mereka mengatakan 3 hari ya 10 11 dan 12 ya yang tanggal 13 nya tidak termasuk ya jadi ada e, Sabda dari Nabi Alaihi Wasallam ya bahasanya beliau mengatakan e, An-Nahyu ayyaman nahri salatah ya An-Nahyu ayyaman nahri salatah hari penyembelian itu tiga nah nah Tiga yang disebut hari penyembelian itu dimasukkan tanggal sepuluhnya Jadi kalau tanggal sepuluh dimasukkan ya berarti tanggal eh, sepuluh, sebelas, dua belas tul ya. Ini tasriknya Tapi kalau eh, syafi'i itu justru melihat waktunya itu jadi empat hari sama yang dimaksud dengan hari penyembelian itu kan hari tasrik ya Sementara yang tanggal 10 memang tidak disebutkan Karena memang di tanggal 10 itu hari di mana Rasulullah SAW menyembeli Nanti untuk soal pembahasan hari tasrik Mungkin nanti ada waktu untuk kita bahas lebih dalam ya Nanti insyaallah Wa yukonu lahadohiyah Wajukolullah dohia dan sering juga disebut dengan istilah dohia, uh, uthiyah. Ya, itu juga sering disebut dengan istilah dohia, uthiyah ya. atau dohia itu uh, akar katanya sama, yaitu sama-sama dari kata tuha. Tuha ya. uh, itu artinya uh, waktu irtifa isyamsi wa imtidadihi ya, irtifa isyamsi wa imtidadihi yaitu waktu di mana e, matahari mulai meninggi sampai kemudian tepat di atas kepala kita itu Tuhan ya e, disebut uthiyah atau dohiyah sebagian ulama e, menyebut karena inilah waktu pertama kali disyariatkannya kurban jadi, pertama kali syarat kurban itu dilaksanakan oleh Sayyidina Ibrahim alaih salatu wassalam kepada anaknya, ya, Sayyidina Ismail dan itu dilakukan di waktu duha setelah imannya Nabiullah Ibrahim yakin bahasanya mimpi itu datang dari Allah ya, barulah beliau berangkat dan itu pas waktu duha maka dari itu Hewan yang disembelih Sebagai bentuk takor ruban ilallah ya, Disebut dengan Duhiyah Menginduk kepada Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim Beliau melakukan Penyembelian di waktu duha makanya disebut dengan Duhiyah, itulah kenapa uh, Disebut dengan Duhiyah atau Udhiyah Walaupun kemudian Tidak dipatenkan, ya, dalam artian Ulama tidak Haruskan Kalau korban itu harus waktu duha Tidak ya Jadi, Itu cuman apa ya Istilahnya cuman waktu afdol ya, Waktu afdol Jadi Nabi Ibrahim Alayhi salam itu menyembeli anaknya ya Yang kemudian diganti oleh Allah dengan kambing ya, Kalau mungkin antum semua sudah tahu Kalau kambing yang Sebagai pengganti Nabi Ismail itu adalah Kambingnya habil ya Anaknya Nabiullah Adam ya. dari dulu ceritanya eh, anaknya Adam itu Nabi Adam itu kan ada Kobil dan Habil ya mereka bertengkar eh, tentang atau soal iklima salah satu anak perempuannya Nabiullah Adam ya itu itu mereka masing-masing mengganti dengan persembahan Habil persembahannya kambing ya kemudian Kobil persembahannya jagung. Dan yang diterima oleh Allah adalah persembahannya habil ya karena barang persembahannya habil bagus penkualitas ya, dan niatnya juga baik jadi itulah kenapa dinamakan dengan dohia e, mungkin untuk sementara sampai sini dulu ya, Insya Allah kita sambung besok kembali ya, semoga Allah mudahkan nah, mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian menjadi amal tambahan bagi kita di akhirat Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Saya tutup dengan doa kawartal majlis Subhanakallahumma bihamdik Asyadu'allah ilaha ilaha anta Astagfirullahaladzim Bilaik hadanallah wa'iyakum ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh